Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto Dari bumi atlas dia dilahirkan Tentunya anda semuanya penasaran Bareng bersama Ageng Musik Juga ada Samedia Soting Ada jilo-jilonya Indonesia Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Alis Sentika vanligt visa Barakatu. Waalaikumsalam luar biasa sahabat dari jil